إن Nahmaduhu لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu usikum wa nafsiya bi puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan salam yang paling indah yang paling sempurna Untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tu keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap datang hari Jumat berarti. Datang karunia untuk kita Setiap datang hari Jumat berarti Uhuwa, persaudaraan kita akan semakin erat Setiap datang hari Jumat Ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah Sekian dat setiap datang hari Jumat Iman dan ketakwaan kita akan meningkat Pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Izinkan kami mengingatkan diri kami dan kita semua Dengan satu tema Sederhana Tapi sangat penting Kewajiban orang tua terhadap anaknya Kita sering mendengar Kewajiban anak terhadap orang tuanya Dengan istilah Birulwalidain Bakti kepada kedua orang tua. Itu adalah tema penting harus diketahui oleh setiap anak. Namun tidak kalah pentingnya. Tema yang ingin kami sampaikan secara singkat pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kewajiban orang tua terhadap anak. Sering kita mendengar bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua. Jangan mengangkat suara. Jangan memberikan pandangan mata yang tajam. Jangan mengeluarkan kalimat tidak hormat walaupun kalimat tersebut tidak panjang. Uf, Itu adalah bagian dari kewajiban anak terhadap orang tuanya. Pertanyaannya, Apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Kita tidak usah terlalu tinggi dan muluk-muluk berbicara ingin memperbaiki bangsa dan negara, ingin memperbaiki scope yang paling kecil. Ada negara yang kecil. Ada benih negara yang kecil. Rumah tangga. Salah seorang pernah datang kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Orang tersebut adalah seorang ayah yang memiliki anak yang mana ayah tersebut menganggap anaknya adalah anak yang durhaka. Ayah tersebut datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengeluhkan kasus tadi. Datang kepada Sayyidina Umar setelah mengucapkan salam dan mengatakan wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab pimpinan orang-orang yang beriman. Saya mengeluhkan kepada kamu Anak saya yang kurang ajar. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mengatakan, hadirkan anakmu. Dibawalah anaknya. Menghadap kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Lalu Sayyidina Umar memulai dengan mengingatkan wahai anak. Tahukah kamu bahaya durhaka kepada kedua orang tua Surga yang semerbaknya dapat dicium dari perjalanan seribu tahun Semerbaknya dapat dicium dari radius seribu tahun perjalanan Semerbak harumnya Belum masuk ke surga Semerbak harumnya dapat dicium dari jarak seribu tahun perjalanan Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Jangankan masuk surga, mencium semerbak harum surga tidak akan didapatkan olehnya. Wahai anak, tahukah kamu? Sanksi terhadap satu maksiat tidak kontan dibayar di dunia. Kecuali sanksi karena durhaka kepada orang tua. Dibayar, dijatuhkan sanksi tersebut kontan di dunia Belum lagi di akhirat Anak tersebut menangis Lalu dia mengatakan ya Amiral Mu'minin Yang Amiral Mu'minin jelaskan adalah kewajiban anak terhadap orang tuanya Diizinkankah saya untuk bertanya apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya Sayyidina Umar mengatakan silahkan anda bertanya itu pertanyaan saya wahai Amirul Muminin pertanyaannya adalah apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya Sayyidina Umar mengatakan ada paling tidak ada tiga kewajiban yang pertama adalah ayas tanjiba ummah Memilih sebelum dia menjadi ayah Sebelum dia menjadi orang tua Dia harus memilih Siapa yang akan menjadi ibu untuk anaknya Ayah tanji ummah Anak tersebut mengatakan Ya amiral mu'minin La wallah Mas tanjabani ummi Tidak wahai Amirul mu'minin Ayahku Tidak memilih untukku ibu yang baik. Ibuku. Mahia illa sindiyah. Yashteriha. Bidana mahduda. Ibuku adalah seorang budak yang murah. Yang ayah membelinya. Dengan harga beberapa dirham saja. Lalu. Dia mengandung aku. Dan dia melahirkanku. Dan ibuku bukan ibu yang baik. Tidak tahu bagaimana merawat anak, menjaga anak, memperhatikan anak, membesarkan anak. La Wallah, wahai amirul muminin, demi Allah. Ayahku tidak memilih untukku ibu yang baik. Ibu yang mengerti bagaimana dia menjadi ibu. Sayyidina Umar menatap ayah yang mengeluhkan anaknya tersebut dengan mengatakan, Engkau telah melanggar kewajibanmu. yang kedua Sayyidina Umar mengatakan kewajiban orang tua yang kedua terhadap anaknya setelah dia memilih karena ibu memiliki peranan yang penting Allah yang memilih wanita untuk menjadi ibu laki-laki diminta untuk memilih calon ibu anak-anaknya dengan yang sebaik-baiknya yang kedua An ismahu kalau anaknya lahir diberikan nama yang bagus karena nama adalah doa nama adalah harapan nama adalah penjagaan seorang yang bernama Fatimah tidak akan masuk ke diskotik dengan membawa nama Fatimah seorang yang bernama Khadijah seorang yang bernama Muhammad tidak akan masuk ke tempat-tempat maksiat dengan membawa nama Muhammad nama itu penjagaan nama itu doa anak tersebut mengatakan la wallah masa illa juala tidak demi Allah wahai Amirul mumininin Ayahku tidak memilih untukku nama yang bagus dia berikan aku nama jual jual artinya kelelawar jantan Sayyidina Omar kembali menggelengkan kepalanya menatap ayah tersebut dengan mengatakan yang kedua kamu juga sudah langgar” itu kewajibanmu terhadap anakmu. Kamu pilih untuknya nama yang buruk. Yang ketiga, saudara-saudara. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, "An yu'allima al-Qur'an." Dan kewajiban yang ketiga adalah mengajarkan Al-Qur'an untuk anaknya. Anak tersebut mengatakan, "La wallah." Ma'Alamani walau ayat dan Minal Quran. Demi Allah ya amiral Mukminin, ayahku, orang tuaku tidak mengajarkan kepadaku satu ayat pun tidak pernah diajarkan kepadaku Al Quran. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti. Kita harus mengajarkan Kalau kita tidak mampu mengajarkan Al-Quran Berarti kita berdosa Kita bisa memanggil guru Yang akan membuat anak kita mengerti Al-Quran Ayah tersebut ditegur oleh Sayyidina Umar Dengan mengatakan Berarti kamu telah melanggar semua kewajiban-kewajibanmu Terhadap anakmu Sayyidina Umar mengatakan Aqaqta alaihi qabla'an ya'uqa alaik kamu yang mencetak dia menjadi durhaka kamu yang membuka peluang untuk dia menjadi durhaka dia tidak kamu pilihkan ibu yang baik dia tidak kamu berikan nama yang baik dan kamu tidak mengajarkan kepadanya walaupun satu ayat Al-Quran saudara-saudara tidak usah kita berbicara terlalu jauh tidak usah kita menuduh yang di luar, menuduh orang-orang yang di luar, kekacauan yang sekarang terjadi, kemunduran akhlak yang sekarang terjadi, jangan kita salahkan siapa-siapa, mari kita tegur diri kita, kalau kita sebagai orang tua, sudahkah kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dengan sebaik-baiknya, jangan pernah mengarahkan tuduhan kepada siapapun, Mari kita kritik ke dalam, kita perhatikan ke dalam. Jangan-jangan kekacauan yang terjadi ini bagian besar sumbangsihnya berasal dari kita tanpa kita sadari. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan menjaga keluarga. Jaga keluar dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia yang menjadi bagian dari bahan bakarnya. Yang dijaga neraka tersebut sehingga tidak ada yang bisa lari. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kokoh. Malaikat-malaikat yang tegas. Dan malaikat-malaikat yang tidak akan terganggu dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengazab siapa yang harus masuk ke dalam api nerakanya. Auzubillah minasyaitanya rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وكونوا دعاة للناس والحجاره عليها ملائكتن غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة ترداد ثم الصلاه والسلام على نبينا ورسولنا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد افضل الخلق وسيد العباد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان ila يوم التناد ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa rasuluhu usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala anak adalah investasi bukan hanya investasi di dunia tapi sampai nanti hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttakiun Maka nanti anak keluarga semua Akan masuk ke dalam surga bersama-sama Ataupun sebaliknya Salah berinvestasi Jangankan untuk investasi yang jauh di akhirat Salah investasi di dunia Berapa banyak orang yang merugi Berapa banyak orang yang stres Bagaimana Kalau dia salah investasi Untuk yang jauh akhirat kelak Sehingga mari dalam kondisi negara yang memerlukan Banyaknya perubahan, banyaknya perbaikan Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita Perhatikan anak-anak kita Perhatikan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita Sudahkah dia pernah menjadi cinta kepada Rasulnya, kepada Nabinya Karena ayahnya menanamkan cinta kepada Rasul dan Nabinya Sudahkah kita menjadi orang tua yang membuat anak kita bisa berbakti? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengatakan rahimallahu walidan aana waladahu ala birri. Allah akan merahmati, Allah akan menyayangi orang tua yang membantu anaknya untuk bisa menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang tua yang sayang perhatian dengan anak-anak kita sehingga bentuk sayang kita tersebut, kita membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai berbakti dan akan menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk semua yang bersentuhan dengan anak-anak kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صلى الله سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك تعالى سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم رضي الله تعالى عن سادتنا ابي بكر وعلي وعن بقيه الصحابه رسول الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات Inna ka rabbun rahimun kareemun mujibu da'awat Wa qadiyal hajat Wa ghafirid zhunubi wal khati'at Allahumma arina alhaqqa haqqa warzukna atiba'ah Wa arina albatila batila warzukna jdinaba Allahumma jjal baladana Indonesia Sakha'an raka'a Wasaira buldanul muslimin Ibadallah Inna Allah ya'maru bil adli wal ihsan Wa ita'i zawil kurba wa inha anil fahshai wal munkar wal bagh Ya izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar hakimis salaamun 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa shahbihi wa sama-sama kita hormati ketua dewan pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud beserta jajaran dewan pengurus dan juga khatib Jumat kita hari ini Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LcMA Alhamdulillah tadi telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa semoga makin menambah ketamakan dan juga ilmu untuk keluasan kita pada sepanjang hari ini dan juga Ustad Fadlan Garamatan yang Alhamdulillah hadir bersama kita untuk salat Jumat bersama dan juga para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunak Lapa yang sama-sama kami hormati seperti dan sebagaimana rutinnya. Di Jumat pertama akan ada acara dialog setelah sholat Jumat kita. Untuk itu kami mengundang Bapak-Bapak untuk sama-sama kita mengikuti acara dialog agar merapat ke depan. Kami persilahkan Bapak-Bapak yang memiliki kesempatan dan waktu untuk sama-sama kita bisa merapat ke depan untuk mengikuti acara dialog bersama Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga Hotib Jumat kita hari ini. kita akan berikan kesempatan kepada jamaah sekalian untuk bertanya mengenai tentang khutbah jumat atau mengenai umum masalah agama dan juga masalah Masjid Agung Sunda Kelapa juga khususnya akan insya Allah dijawab oleh Dewan Pengurus Mas Agung Sunda Kelapa baik jamaah Kami langsung persilahkan bagi yang ingin bertanya, tiga penanya kami persilahkan di termin pertama ini kalau ada waktu nanti kita lanjutkan. Pak Haji yang pakai peci putih, ada lagi penanya kedua kami persilahkan mengenai masalah khutbah Jumat atau masalah agama yang lain atau masalah tentang Masjid Agung Sunda Kelapa kami persilahkan kedua yang pakai kemeja. Satu penanya lagi, kalau tidak kita tutup dua penanya saja. Oh, Abang, nih yang muda semua yang bertanya. Baik, kami langsung persilahkan Bapak menyebutkan nama dan mohon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin dari Komplek Pomat Kalibata. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Ibadah Pertama Saya Pernah tinggal di satu tempat Kebetulan Tempat tersebut ada Dari rumah saya ke suatu masjid 50 meter Dan masjid yang satu kira-kira 300 meter Apabila saya waktunya mepet Saya berjemaah ke masjid yang 50 meter Apabila ada waktu saya luang Saya Ke masjid yang 300 meter Saya Kedua masjid tersebut nyaman Walaupun ada sedikit ganjalan Di masjid yang pertama Bacaan imamnya kurang pasih Di masjid yang kedua Yang agak jauh Bacaan imamnya ba bagus Tapi yang menjadi ganjalan bagi saya Satu ketika saya pernah bertanya Pak Saya sebutlah Pak Ustadz di sini tidak pernah melaksanakan isra miraj atau maulid karena saya tidak tahu jadi salah satu tokoh bilang wah itu bidah itu nggak ada di sini tapi masjid yang 500 meter 50 meter saya tanya oh, ustadz di sini ada maulid nggak wah oh, ada nanti insya allah malam minggu datang ya saya pribadi sepakat dengan maulid isra miraj yang jadi pertanyaan bagi saya bagaimana saya menyikapi masalah ini supaya saya nyaman berjemah di kedua masjid tersebut masjid yang 50 meter saya ingin bergabung masjid yang 300 meter saya ingin bergabung bahkan mohon maaf ada satu tempat juga di kantor saya yang begitu katanya wah macam-macam lah binah. Sekali waktu saya bertanya, bagaimana mungkin kayak Haji Bustafa Bisri tidak membina kan ya sebagai salah satu contoh tahlilah. Tidak saya ikuti. Baik, jadi itu satu, mohon izin satu lagi. Pada saat tetangga saya tersebut ada meninggal, kebetulan pelayatnya bukan grup mereka semua. Bahkan yang tukang gali, tukang gali kubur nggak mau mereka, mereka maunya yang bagus-bagus. Ya. Jadi yang tukang gali kubur itu orang kebanyakan, pada saat makam jenazah dimasukkan, yang orang kebanyakan tersebut berinisiatif untuk azan. Ya. Tapi dilarang oleh mereka. Sementara yang orang kebanyakan tersebut bertanya kepada saya, Bagaimana ini Pak? Ya. Jadi mohon izin ini kendala kami di masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan. Terima Baik, kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin dan mohon agar penanya kedua disingkat fokus ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tri Tri Mulyadi. Siapa Pak? Tri Sri TRI Tri, Tri Mulyadi. Iya. Uh, langsung ke fokus pertanyaan. Ketika saya atau kita mendapatkan uang yang haram atau uang yang kita ragu kehalalannya, dan kita nggak bisa nolak, nggak bisa nolak untuk itu, atau dalam posisi kita uh, sudah pegang, itu uh, yang harus kita kun apa? Uang itu untuk apakah kita buang, apakah kita apakah kita sumbangan ke yang tidak mampu atau apa? Jadi kadang-kadang saya bingung Itu uang mau diapain, gak mungkin saya makan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih penanya kedua Yang ketiga Yang pakai ya rokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang saya tanyakan ustad Namanya pernah, bapak uh, Dari Yovine Yovine Yofi. Dwi, uh, Dwi, uh, Dwi Putra Yang ingin saya tanyakan ustad uh, Saya pernah mendengarkan sebuah hadis. yang saya tidak mengerti apakah hadis ini sahih atau tidak yang ingin saya tanyakan dalam hadis itu disebutkan barang siapa ketika seorang anak hafidzul Quran wa ya'mal bima hafir albasallahu ta'ala walidayhi yaumul qiyamah apakah derajat hadis ini sahih atau tidak ustaz jazakallahu khairan baik terima kasih tiga penanya dan pertanyaan sudah kami rangkum dan insyaallah langsung mungkin akan dipaparkan dan dijawab oleh guru kita dan khutib Jumat kita harinya Al-Muqarram ustaz Haji al Kami persilakan, proses Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wassalam ala nabina wa rasulina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa waalahu hawla wa la illa billah Wallahu alam, sebelumnya saya ingin mengucapkan penghormatan saya kepada pimpinan uh, pengurusan Masjid uh, Sunda Kelapa uh, Bapak Aksa mudah-mudahan selalu sehat uh, baik dan berkah kemudian Ustadz Fadlan Ramada yang hadir pada Jumat ini mudah-mudahan dimenandakan Jumat yang penuh dengan keberkahan dan seluruh saudara-saudara semuanya uh, alam pertanyaan yang pertama kalau saya boleh pinjam istilah uh, Profesor Quresh Shihab itu beliau mengatakan orang-orang yang sebentar-sebentar bilang ini bid'ah dan seterusnya itu orang-orang yang terlambat lahir. Jadi masalah yang dibahas itu sudah sudah dibahas oleh para ulama, sudah selesai itu. Masalah Anda mau kirim doa kepada selain anak Anda ataupun selain orang tua Anda itu sampai tidak sampai itu kemudian nanti prakarsa. Saya mau saya mau tanya saja sama yang hadir semuanya. Natal tanggal berapa? 25, 25. ya. Yeah. Yeah. Tapi sudah berapa hari mereka melakukan persiapan? persiapan. <laughs> Bukan dari sekarang sudah dua minggu yang lalu. Kenapa mereka melakukan itu? Itu namanya kreatif. Selagi kekreatifan tersebut tidak melanggar koridor, maka boleh-boleh saja. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda yang dengan menggunakan kalimat bid'ah. Ini jangan-jangan orang yang bilang bid'ah, kalau kita tanya bid'ah artinya apa? Dia nggak ngerti. Nah ini kan sekarang problemnya juga seperti itu. Prof. Quresh juga banyak mengingatkan bahwa banyak diantara kita memakai kalimat yang dia sendiri gak paham. Kalau ditanya bid'ah, apa sih arti bid'ah? Karena kalau dia pernah belajar agama dengan baik, belajar ilmu syariat Islam dengan baik, dia akan menemukan definisi bid'ah itu lebih dari lima. dari segi bahasa menurut Is bin Salam apa ini semua. Jadi hal-hal yang tadi ditanyakan itu memang meresahkan pada beberapa titik dan pada beberapa kesempatan. Namun kita yang hadir di sini saya mengharapkan kita memahami perbedaan itu tidak mungkin bisa kita tolak. Tapi kita harus menjadi umat yang rahmah bainahum. Kita harus menjadi umat yang sayang. Saya dengan abang saya ada miripnya ada bedanya. Ya, saya dengan adik saya bapak Arif, bapak Arif, bapak Arifin ya, bapak Arifin punya saudara kan? Punya, sama persis. Tapi saudara bukan? ha jangan cari perbedaannya. Kalau memang kita punya kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan ilmu dan akhlak, tolong jangan diskusi kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak. Akhirnya kacau. Kalau punya ilmu. Pu Punya ilmu, punya akhlak, diskusi. Jangan tidak punya ilmu, tidak punya akhlak. Karena masalah yang ditanyakan tersebut itu sudah dibahas. Dari zaman Imam Syafi'i sudah ada perbedaan seperti itu. Tapi karena terlambat lahir, akhirnya dia kaget. Kok ini ada perbedaan? Silahkan memilih selagi semuanya tidak keluar dari koridor dan tanya kepada ulama yang memiliki ilmu dan akhlak sehingga kita bisa mengambil sikap tidak menambah masalah menjadi masalah yang baru lagi karena Imam Syafi'i punya perbedaan dengan Imam Maliki, Imam Imam Syafi'i dengan Imam Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah ada perbedaan tetapi mereka semua cerdas sehingga perbedaan itu menjadi kekayaan bukan kekayaan perbedaan menjadi problem dan dan permasalahan jadi kita harus menanggapinya dengan tenang oh itu mengikuti pendapat yang ini Karena sahabat Nabi singkat saja Sahabat Nabi pun juga mereka berbeda Ada putra Sayyidina Umar bin Khattab Abdullah bin Umar Itu kalau mau duduk di Masjid Nabawi Kalau mau masuk pintu Masjid Nabawi Beliau tanya dulu sama sahabat yang lebih senior Nabi pernah lewat pintu sini enggak? Enggak pernah, Enggak mau saya lewat situ Itu putra Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar Saking Tapi enggak ganggu orang Itu beliau pakai untuk sendiri. Itu kalau mau mau salat itu di Masjid Nabawi juga tanya sama Siti Aisyah, "Wahai wahai umul Mukminin, Rasulullah pernah nggak salat di sini?" Nggak pernah, nggak mau saya. Dan ini juga dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dalam beberapa riwayat dikatakan Imam Ahmad bin Hambal pernah mendapatkan semangka. Semangka ditawarkan semangka. untuk makan. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Sebentar." Saya nggak pernah hafal ada hadis Nabi bagaimana cara mengkonsumsi semangka. Saya nggak mau makan. Boleh aja, tapi jangan terus kita suarakan di Indonesia nggak boleh makan semangka. Kan seperti itu. Jadi perlu dengan ilmu dan dengan akhlak. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Walaupun alam bishawab. Oh, jadi mau peringatan Maulid Nabi, mau apa, jangan dipaksakan. Peringatan Maulid Nabi mulai menjadi bentuk seremoni itu. Apa yang melatar belakangi? Tolong dibaca. Yang melatar belakangi itu kan perang salib yang tidak pernah selesai. Umat Islam kalah terus. Salahuddin Al-Ayubi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh Muhammad Ar-Rifa'i, menjadi Torikoh Jilani. Torikoh Rifaiyah. ini berkumpul dengan Salahuddin al Ayyubi mencari solusi, oh ternyata sosok Nabi Muhammad sudah hilang. Bagaimana kita bisa mengerahkan semuanya? Kumpulkan malam Robiul Awal di seluruh negara kita, nyalakan lampu, kumpulkan ulama, umar, roh, rakyat, semuanya untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Karena beliau adalah tokoh manusia yang istimewa, yang from zero to hero. Dari kosong, dari nol, sampai menjadi orang yang semenjak itu dilakukan kampanye. Kalau sekarang kan kita kampanyenya aneh tuh. Kampanyenya... Kampanyenya yang kita malu menyebutnya ya. Ini kampanye Semuanya itu dikerahkan Untuk mengenal Nabi Muhammad Bangkit semangat Cuman bedanya zaman dahulu Kalau maulid Nabi selesai peringatan itu Mereka semangat Kalau sekarang tidak nah, Itu yang harus diluruskan Karena memang kita mesti memiliki Kita mesti memiliki kekreatifan Mereka Mereka itu tanggal 25 Desember, tapi dua bulan sebelumnya sudah siap. Anda masuk ke mall dikasih dikasih topi. Itu mereka kreatif, kita nggak kreatif. Bagaimana kita memperkenalkan Nabi Muhammad? Tunggu orang masuk ke masjid, baru kenal sama Nabi Muhammad. Itu kan, kalau mereka kan tidak. Dimanapun juga, Anda pergi ke mall, salah satu mall bergengsi di Jakarta. Itu di Plaza Senayan atau Senayan City. Itu ada pojok namanya pojok pujian Umat Islam nggak punya. Mereka punya nanti bid'ah lagi, jadi kan repot. Jadi uh, kita harus dengan ilmu, dengan ahlak untuk menyikapi itu semuanya. Uh, pertanyaan yang uang haram, uang haram itu Nabi mengatakan tubuh yang tumbuh dari yang haram neraka yang paling layak untuk itu. Kemana uang tersebut? Tapi jangan bodoh. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, ketika baru ditemukan minyak, itu uang mereka triliunan dolar, dititiplah di bank-bank di Swiss. Begitu dititip di bank-bank di Swiss, diberitahu oleh pengelola bank di sana, ini ada bunganya. Kami nggak mau bunganya, terus diapakan? Sudah terserah, tolong tanda tangan. Bunganya kami tidak mau ambil, diserahkan kepada pengelola bank. Akhirnya bunga itu dikasih ke Israel. Untuk bangun negara Israel. Nah ini akhirnya apa? Anda tidak sadar. Nah akhirnya sebagian ulama mengatakan, kalau memang uang dengan jumlah banyak, seperti misalnya yang tadi contoh itu, bank-bank di Swiss yang memberikan bunga, lalu sebagian dari umat Islam yang masih mengatakan, itu adalah bagian dari riba tidak boleh diterima, Akhirnya ada solusi Yang seperti itu tidak dimakan Tetapi menjadi fasilitas umum Yang tidak akan menjadi daging Karena kita tidak mau Kita memiliki di dalam tubuh kita Sesuatu yang berasal dari yang haram Kira-kira seperti itu uh, Kalau jumlahnya banyak itu untuk fasilitas umum Yang tidak menjadi daging Itu solusi terakhir Kenapa? Kalau yang kecil dikasih ke siapa maunya? Hah? Sudah kalau memang bawa ke aja. Jadi kalau memang tidak kita berikan untuk yang tidak menjadi makanan, kita nggak mau memiliki, kita tidak mau memiliki andil tubuh seseorang masuk yang haram karena yang haram akan senyawa dengan neraka. Wallahu aalami pertanyaan yang terakhir tadi hadis yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seingat saya Imam Al-Qurtubi di dalam muqaddimah tafsirnya ketika menjelaskan keistimewaan hafidz Quran. Itu beliau membawakan dan seingat saya hadis-hadis itu dhaif, lemah, tetapi nanti nah ini kan kita perlu belajar, apakah setiap hadis dhaif itu harus dibuang? Karena kalau hadis do'if harus dibuang Berarti berapa jumlah hadis Di dalam kitab-kitab hadis yang standar Itu yang harus dibuang Di dalam kitab Jami Usokir Karya Imam Suyuti Itu ada yang dengan isyarat do'if Itu ada berapa ribu Anda mau buang Ulama nanti, nah ini kan repot Kalau orang ngajinya itu Kalau kaya Mustafa Bisri Itu beliau, beliau mengatakan Ada orang ngaji Kan kalau ngaji itu kan Kitab ada babnya macam-macam Dia berhenti di bab namanya Bab ghodob, bab marah Tapi nggak ngaji-ngaji lagi habis itu Akhirnya yang dia tahu Hanya kemana-mana Marah terus mau, Karena dia Padahal setelah bab ghodob itu nanti ada Bab namanya al-afu, al-hilim Bab sabar Bab memaafkan Nanti ada bab Bab-bab yang itu nggak dilanjutkan. Kayak orang ngaji itu berhenti di bab nikah. Poligami. Akhirnya yang dihafal cuma itu. Dia nggak melanjutkan lagi. Padahal nanti ada aturannya dan seterusnya. Hadis tersebut memang do'if seingat saya. Wallahu alam, Tetapi ulama meneliti lagi. Do'if itu bukan berarti tidak boleh dipakai. Boleh dipakai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya... Kalau doifnya bukan atau lemahnya bukan lemah yang sangat, itu satu. Kemudian temanya tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Kemudian tidak juga pada prinsip agama. Sehingga boleh saja digunakan dan itu sudah dibahas oleh ulama ratusan tahun yang lalu. Jadi aneh kalau sekarang ada orang muncul, tiba-tiba dia mau menghebohkan hal seperti itu. Dia mau membesar-besarkan hal seperti itu terutama yang berkaitan dengan Hafidh Al-Quran di dalam tafsir Qurtubi di Muqaddimahnya. Imam Qurtubi banyak membawa riwayat-riwayat tersebut di antara yang tadi sudah disebutkan. Kemudian beliau juga membawakan riwayat apabila seorang memiliki anak satu yang Hafidh Al-Quran maka satu anak tersebut akan memberikan syafaat kepada minimal 10 dari keluarganya untuk bisa mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi kira-kira uh, itu yang bisa saya sampaikan banyak kurangnya. Wabillahalim bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Semoga dengan kesempatan yang singkat ini makin menambah keluasan ilmu kita dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu dari jamaah sekalian untuk meluangkan di acara kegiatan kita hari ini. kami tersambung wacara mohon maaf sebesar-besarnya kami tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh